Ada Ramayana, juga ada Adi Purwoto Mantu Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Tiana Amora Ju Tog tanya buat Njupa Lapa. Njupa Lapa.